diri iritasi La Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Luar biasa kalau kita memang masuk kalau kemusyrikan itu bahagianya. karena bisa menghancurkan ibadah kita. Betul tadi yang ditanyakan oleh Lira Firna, karena banyak di masyarakat yang, maaf, notabenenya tanda kutip ya, masih percaya gitu-gituan percaya susu-susu aduh, kasihan deh loh ingat di dunia ini tidak ada yang abadi, kecuali Allah betul tidak? tak ada yang abadi namanya ini acara dering? <laughs> <laughs> ingat <laughs> maaf, maaf, maaf Yang mempercayai seperti itu Susuk dan sebagainya Itu namanya kemusrikan Oke okay? okay. Mempercayai sesuatu Saya mau tanya Ibadah sampai tidak Kalau ada yang antarai tidak. Ibarat ada seorang Ya doakan anakku Supaya pintar Itu boleh Didoakan kan ya. M -m -m. Minta doa dengan berkahnya surah al-fatihah semoga diberkahi. Itu boleh-boleh aja. Memohon berkah. Tapi dengan susuk-susuk itu maaf. Apalagi dengan perantaraan jin. Kalau mau minta, minta sama tiga hal. Tiga. Yang pertama, ingat kul auzu birabbil. Malikin. Ilahi. Aku mohon perlindungan kepada Rabb. Artinya Rabb. Tuhan, Apa artinya Tuhan. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Malikinnas. Artinya Malik. Raja, Apa artinya raja. Yang menguasai. Nah, sekarang ada yang membuat, tapi belum tentu dia menguasai. Tukang batu. Dia bangun rumah, tapi bukan dia yang punya. Rumahnya orang dia bangun betul tidak dia yang membuat tapi bukan dia pemiliknya tapi Allah Rabbi, Tuhan yang mencipta, ar Malik yang menguasai marulah yang ketiga apa itu ilahi sembahan yang disembah makanya kalau minta doa sebut nama Allah Allah Allah Allah Allah jangan Tuhan Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Lafsul jalala Allah hilang alibnya tetap Allah hilang lamnya lahu tetap Allah Tinggal hak, hak tertuju kepada Allah Tapi kalau Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan Betul tidak? Jadi Mana orangnya? Boleh nanya kak? Iya, dengan siapa? Nama saya Ipan ipan Oh i saya Silakan. kan punya teman-teman saya itu rajin salat tapi dia punya semacam jimat gitu rajin salat terus punya semacam jimat dan dia percaya kalau jimat itu bisa melindungi dirinya itu dosa gak? Berdosa kah orang yang memakai jimat dia rajin salat wow. <laughs> rajin salat tapi tetap pakai jimat I iya. berdosa kah dia jelas berdosa karena menggabungkan mempersekutukan Allah dalam perbuatannya orang yang mempercayai jangankan percaya mendatangi saja dukun, cuma mendatangi cuma datang tapi tidak belum tentu percaya cuma mempercaya mendatangi saja datang itu sudah ditolak ibadahnya 40 hari apalagi mempercayai garis tangan itu bahaya termasuk musrih sama. Sama dua doa. Sebenarnya doa itu larinya mengantarkan kita kepada al Allah. Salat. Isti'inu bisa beri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Okay. Mau nanya, Pak Ustaz? Iya, silakan semuanya jawab. mau jawab, nih, mau jawab ya. ya? Alhamdulillah. Kita kan anak kampung nih ya. Iya, iya. Kita sama-sama anak kampung kan? aduh saya merasa kotak <SILES sixth> silakan ada, evet. ada, ada kami, di ala, di, di kampung saya nih di kampung sebelah kampung Sampai sebelah <supan> itu ada mm. tradisi mereka itu setiap malam Jumat itu potong ayam mm -hmm. untuk keselamatan kampungnya oh gitu, gitu. nah itu gimana tuh oh, sebenarnya memotong ayam atau apapun namanya yang seperti itu memang banyak kejadian bukan saja di kampungnya sampean banyak di kampung-kampungnya ini tahu, bahkan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga pernah melakukannya, kita akan lanjutkan tentang seperti itu, bagaimana hukumnya potong ayam, jalan kem potong ayam, tapi pun dia potong setelah yang lewat ini jamaah oh jamaah